Selamat pagi Pak Ignatius Ya silahkan m b a k Ya itu dimanfaatkan aja untuk proyek-proyek、uh, pemerintah Dan tempat-tempat、uh, yang perlu uh, po, uh, Akibat gempa yang kemarin itu Di Jogja atau di Mana itu, di Padang atau di mana gitu Jangan dibuang, jangan dimusnahkan kayak begitu、hmm. Thank you Oke,、okay, Pak Nyoman Halo Pak Ji Silahkan Ya saya pikir sih gak usah dimusnahkan n ya Kita kasih aja ke asosiasi semen Indonesia yang n pilih apa itu namanya untuk diberikan kepada pabrik-pabrik semen di Indonesia. Untuk apa? Untuk dipeliti kenapa bisa lebih murah semen impor dari Cina itu Rp30.000, sementara semen kita Rp50.000. Untuk apa? Untuk supaya dipelajari. Kenapa? k a l i lagi saya katakan bisa lebih murah semen Cina dipeliti semen kita. Terima kasih. Oke,、okay. s a n g a t pagi Pak Broto. Pak Broto, selamat pagi Halo, Pak Broto Halo, selamat pagi Ya, Pak Broto, silahkan Ya, sebenarnya Saya berkrisis n i Bu Pikir-krisis Kenapa Semen Ini b e m b a n g dari Keduluhan ekonomi kita Kalau memang Semen itu Memenuhi S&I Ber-S&I Berarti harus evaluasi dalam negeri kita wah a t u r a n yang、nah、ada ekonomi biaya tinggi terus preksi jadi、nah, men ini gak usah dimusnahkan untuk daerah bencana dan dari segi dari segi keekonomian kita harus introspeksi, terima kasih Iya,、yeah. Pak Rifin Pak Rifin Ya, silahkan Pak. Kalau itu standar, halo. Ya, silahkan. Iya, kalau itu standar SMI, nggak apa-apa masuk sebesar besarnya, gitu ya kan. Jangan dimusnahkan. Biar tahu bahwa produk-produk dalam negeri ini juga selalu memamparkan undang-undang kita, mengatasnamakan negara kita, tapi tujuannya adalah mengejar untung-untungan yang sebesar besarnya, begitu. Masuk terus, kan gak apa-apa, kan neoliberal, neoliberal. Gak apa-apa, masuk, masuk buatan Cina terus. Ya, Pak Sandy, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak d e n d a Ya, silakan, p a k Ya, ini masalahnya agak dilematis ya, n i a g a k s i l e m a t p a i k s Ya, Mbak.、Hmm. Ya, s a l a h y a l i h a t n y a d a r i berbagai banyak sisi lah. s k e p Selamat a m a k a l i m u n g k i n b k e l a m g a k e l a m a s e l g a k s e a m a s e k s e a Nah, apa、e, Cina ini satu menguntungkan konsumen sendiri karena harganya lebih murah.、Mm -hmm. Tapi harus dicek mbak itu kualitasnya apakah memang kualitasnya baik gitu. Kalau nggak baik itu juga nanti merugikan masyarakat sendiri dan membahayakan kan mbak. Jadi、yeah. nanti ada gempa kan w a d、mm、u h -hmm. kalau k e k u a t a n y a nggak kuat bisa rubuh itu.、Mm -hmm. Nah yang kedua itu memang menurut saya harus ya dimusnahkan ya karena itu untuk mencegah hal-hal ini tidak terjadi lagi ya penyelundupan penyelundupan seperti ini.、Hmm. Tapi jangan dimusnahkan, ya kan? Tapi memang harus disita l a n j a diberikan mungkin untuk pembangunan-pembangunan sekolah kalau memang kualitasnya baik gitu, pak. Ba.、Yeah. Kalau memang tidak baik kualitasnya lebih baik dimusnahkan aja.、Hmm. Nah yang ketiga ya mungkin dari industri dalam negeri juga. Ini harus melihat ya Pak Edri, pemerintah ya kok, dengan adanya semen China yang lebih murah begini, kenapa apa, semen lokal ini bisa lebih mahal, ada apa gitu kan?、Yeah. Nah ini yang harus dilihat, kalau memang harga memang bisa mengurangi seperti semen China ini, ini kan menunjang sektor pembangunan juga, Pak, gimana pemerintah memang galakkan kan saat ini kan pembangunan-pembangunan rumah susun, rumah-rumah murah, itu kan akan... Men apa memberikan efisiensi yang sangat tinggi itu kepada harga-harga bahan-bahan、yeah. penunjang rumah-rumah itu, pak? y、yeah, a asal kualitasnya sesuai dengan standar ya. Betul itu y、yeah. a k Vali harus diperhatikan kualitasnya bakal memang baik ya. Why not gitu kan? Oke、okay. Pak Sandi terima kasih banyak komentarnya pagi ini. Bapak f a l i selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bapak f a l i Iya untuk produk c i n a harus berESN itu ya, s e b e n a r n a h a s syarat itu. Sebenarnya、eh, itu di tengah-tengah k e p o k r o k a n sistem birokrasi kita. Artinya begini, ngurus SN itu tidak mudah. Artinya butuh waktu yang lama. Orang ngurus merek aja itu dua tahun tuh baru keluar merek、eh, sertifikasinya. Jangankan SNI, gitu. Jadi SNI itu setelah merek prosesnya begitu. Jadi lebih dari dua tahun. Nah, kalau untuk c i n a sih. Ya bagus sih seperti itu kan Jadi ada pengambatannya Cuman untuk produk lokal ini tolong lah Kulikasinya untuk Ngurus merek maupun、no, SNI sampai SNI Dipercepat lah Kami ngurus merek aja itu Dua tahun itu jauh itu loh Wajar itu Ini aparat pemerintahan yang di kementerian ini Bisa menyadari belum banyak t e r k u a k ini、mm -hmm. Ini menyulitkan untuk produk lokal Untuk bisa s e g e r a、uh, memutar roda p e n d i d i a n i n i mengambat sekali. Ini kayaknya dari pemerintah belum menyadari.、Nih. belum ada perbaikan birokrasi ini. Bagaimana kita bisa maju kalau seperti di sini? t u r i m a kasih. Terima kasih Pak Cipto selamat pagi. Halo pagi. Silahkan Pak. Iya Bu Nena selamat tahun baru dulu ya. Terima semua, kasih banyak、ya. Bapak sama-sama ya. Semoga sukses di tahun baru ini tambah p e n u kemenyan. Terima a s i n i terus a y a begini. マ u ディ・チャイナイト、イボレムスティッツペシト、エセンイヤ、サナイディマンジャガポリスニア、シラカン、っャラサイト、ルルセセンイヤ、ナパ、アナコロンガルルセンイ、ジマナディ、チューナモバウンスピアンバニャク、グドンスカランウダバウンニトパケマサメンメンメカラン、メカランがインポラプギマナラン、メカンドニアギガモンポニエソト、スタンダティダ、マインマインギト、ローサイヤ。 Hmm. Boleh aja di cek, makanya mesti di cek dulu Bener kah ini kualitasnya Kalau bener kenapa enggak gitu loh, kenapa kita harus ini、uh, Gemetar gitu kan Ini mah di dua sisi aja Kalau di gemetar itu mungkin yang pihak-pihak Yang penjual-penjual eceran, toko-toko material, ya kan, pabrik disini kan p a d a udah gigit jari gimana ini caranya untuk tidak masuk ini kan Nah, sedangkan satu sisi lagi, konsumen juga mau untuk mempunyai、uh, harga yang murah, kayak pembangunan rumah, jadi lebih murah. Jadi dua-duanya ini tuh mesti jalan keluarnya. Kalau memang pemerintah lihat jalan keluarnya untuk s n i ya silakan. Kita,、yeah. masyarakat, setuju untuk, untuk dites itu ya. Saya rasa、uh, begitu, masyarakat、yeah. saya. Rasa ya. Makasih.